Mitra Bisnis beberapa pendapat berpandangan menjelang pemilihan gubernur DKI putaran kedua pada 20 September mendatang ada baiknya jika dua pasangan yang lolos dari putaran pertama bisa beradu konsep serta program mereka atas pembenahan DKI agar massa pemilih dapat memperoleh gambaran secara jelas dan terukur tentang kekuatan dari masing-masing calon untuk mewujudkan harapan publik terhadap Kota Jakarta. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistio atas peluang dari masing-masing pasangan calon guna mewujudkan harapan warga Jakarta? Untuk membahasnya, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Baik Pak Hermawan, setelah mengkaji berbagai potensi kendala yang bakal menghadang pasangan non-incumbent, lantas seperti apa peluangnya untuk mewujudkan harapan warga Jakarta? Kalau saya, ya sulit lah, sulit. Sulit, <laughs> sulit itu ldan saya lihat saya lihat juga Jokowi eh enggak punya konsep yang matang gitu. Misalnya apa konsep yang matang itu Pak Her? Misalnya untuk kemacetan ini kan problem nih, ya. Nah. Hmm. Manti kembali ke cara klasik. Eh, oh pembatasan trin wan, trin wan ada joki gitu. Terus enggak ada eh pemikiran konsep 3 bulan selesai nih macetan sementara gitu. Kalau saya ditanya gimana caranya 3 bulan gampang. Seluruh jalur itu pada jam-jam eh, peak hours atau seharian penuh dibuat simulasi komputer kita bikin satu arah. Dari Ragunan ke Mampang gitu. Itu macetnya hampir total. Kalau gitu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang misalnya satu arah. Dari Ragunan ke arah Kuningan semua gitu. Nah, eh contraflow-nya yang berbalik itu basuenya. Jadi kalau dia enggak mau e, macet, enggak mau satu arah kayak begitu muter-muter, baliknya lewat pancoran kembali ke e, ke pasar Minggu terus ke Ragunan kalau bawa mobil sendiri, ya lu naik basuwe aja gitu. Eh naik basuwe sehingga eh terabasi na basuenya dibuat seperti KRL yang disediakan setiap 8 menit, kalau perlu setiap 5 menit gitu sangat masuk akal dan bisa menyelesaikan masalah dalam 3 bulan. Tapi sementara, nah setelah itu baru dibangun eh, eh apa infrastruktur eh transport publik itu khususnya untuk trem. Karena trem itu makan badan jalan, bikinnya mudah, murah, ngangkut banyak hmm. karena dia makan badan jalan, orang jadi malas lagi bawa mobil, mendingan naik trem aja gitu. Hmm. Itu perlu 5 sampai 10 tahun jadi periode kedua nanti selesai dibangun. Demikian Hermawan Sulistio, saya Kiki Wijaya.